properti merupakan salah satu favorit saya untuk jalan menuju menjadi kaya. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang kaya, ada satu persamaan. Mereka boleh kaya melalui menjadi karyawan. Mereka boleh kaya melalui dari bisnis. Mereka boleh kaya melalui internet. Mereka boleh kaya melalui saham. Mereka boleh kaya melalui apapun, ataupun kaya melalui properti itu sendiri. Tapi yang jelas Ternyata ada dua persamaan dari orang-orang yang kaya Satu, kalau mereka bukan kaya melalui properti Yang kedua, akhirnya mereka pasti beli properti Sebelum kita membahas caranya bagaimana kaya melalui properti Kita harus tahu terlebih dahulu Kita harus tes cermin terlebih dahulu Bagaimana secara prinsip Ataupun dalam pikiran kita Atau blueprint dalam otak kita Menangkapi satu kata yang namanya properti Ada tiga cara kaya melalui properti itu sendiri Satu adalah orang kaya melalui properti dengan cara berjudi Atau dia adalah penjudi Yang kedua mereka kaya karena menjadi pedagang di properti Yang ketiga karena mereka investor di properti Kalau saya bilang bahwa ternyata di Indonesia,